Assalamualaikum, sudah lun. Berita malam edisi hari ini, Jumat 25 November 2016, dibacakan Ardiansyah. Satpol PP pilih jaring 15 siswa SMK yang bolos sekolah. Pemerintah alokasikan 10 miliar rupiah untuk penanganan kuala jangka. Polisi ringkus dua pemuda karena terlibat bajing loncat. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram FM.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 Pederlun Sarpol PP dan Wilayatul Hisbah Pidi menjaring sebanyak 15 siswa SMK yang berkeliaran di luar sekolah pada jam belajar. Penertiban siswa ini dilakukan di kawasan Kuta Asan, Kota Sigli Pidi, Kamis Pagi. Kepala Sarpol PP WHPD Sabarudin mengatakan kelima belas siswa SMK yang diamankan kemudian diantar ke sekolah terpaut sekitar 100 meter dari tempat mereka terjaring. Para siswa dibina pihak sekolah dan Satpol PP agar tidak mengulangi keluyuran di luar sekolah pada jam belajar. Mereka sudah berjanji tidak mengulangi alias bolos saat jam belajar. Menurut Kasarpol PP dan WHPD, pihaknya gencar melakukan razia penertiban ternak dan siswa berkeliaran pada jam sekolah. Hal ini diharapkan perhatian pihak orang tua dan masyarakat. Untuk pemilik ternak dihimbau agar tidak melepas ternak ke jalan raya, karena selain mengganggu aktivitas masyarakat juga rawan kecelakaan. Sebelum tahun depan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar rupiah untuk penanganan kuala jangka Biren yang sudah lama dangkal. Selain itu, dibangun tempat mangkal buat ikan di tebing mulut kuala. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Biren, Insinyur M. Jafar mengatakan sumber dana APBN 2017 melalui program dana infrastruktur daerah Rp10 miliar rupiah untuk penanganan kuala jangka. Pekerjaan dimulai pada 2017. M. Japar mengatakan PMK Biren sudah lama mengusulkan bantuan ke pusat untuk penanganan kuala jangka yang juga masuk kawasan Minapolitan. Usulan pemerintah daerah ditampung dan dialokasikan dana 10 miliar rupiah. Dana 6 miliar rupiah untuk membangun JT agar kuala tidak dangkal. Kemudian 3 miliar membangun tebing kuala jangka yang menjorok ke pasar kedi jangka dan 1 miliar rupiah untuk normalisasi sungai kawasan itu. M Jafar mengaku sudah mendapat pemberitahuan dari pemerintah pusat terkait penanganan kuala jangka tahun depan. Bahkan tim pembebasan lahan dari Pemkab Biren, BPN serta tim independen telah bekerja sejak beberapa waktu lalu untuk pembebasan lahan 2,3 hektar. Sadarun dua pemuda bernama Bobby 27 tahun dan Amri alias Bibir 24 tahun, keduanya warga Tanjung Mulia, Medan Deli yang selama ini beraksi sebagai bajing loncat ditangkap polisi Jumat dini hari. Kedua penjahat ini ditangkap saat beraksi di jalan KL Sudarsome Medan Belawan, Sumatera Utara. Penangkapan berawal saat kedua bajing loncat tersebut membuntuti sebuah truk yang baru keluar dari terminal peti kemas Pelabuhan Belawan dengan sepeda motor. Ketika posisi sepeda motor mereka dengan truk sudah dekat, salah satu tersangka langsung memanjat truk tersebut. Namun belum sempat menurunkan barang dari bak truk tersebut, aksi mereka dipergoki polisi. Keduanya pun langsung diamankan ke Polres Pelabuhan Belawan. Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP di Safari mengatakan ada dugaan kedua tersangka pemain lama. Selain ini jalur lintas yang menghubungkan Pelabuhan Belawan dengan Medan memang rawan aksi pencurian dengan modus bajing loncat. Saat ini penyidik masih mendalami pemeriksaan untuk mengungkap mata rantai kelompok bajing loncat di Binjai. Diakini ada pelaku yang berperan sebagai penadah barang curian untuk kemudian dicual kembali. Darlun Masyarakat Dusun Alulandong, Gampung Mane, Kecamatan Mane Pidi, meminta jembatan kayu di daerah setempat segera direhab. Permintaan tersebut mendapat perhatian Pemkap, terutama mengingat Husnul Khatimah, 7 tahun, pernah jatuh dan tewas tenggelam di jembatan tersebut pada 12 November 2016. Gesi Mane Tengku Amri mengatakan jembatan kayu di Gampung Mane satu-satunya akses menuju ke Dusun Alulandong. Pasca bocah Husnul jatuh tenggelam, ada satu lagi kejadian bocah nyaris jatuh ke dalam sungai. Hal ini cukup meresahkan warga karena tiap kali harus melewati jembatan yang rusak parah tersebut. Menurutnya di seberang jembatan ada sekitar 34 kepala keluarga rumah penduduk. Ada juga satu balai pengajian. Sehingga setiap hari menjadi lalu lintas anak-anak ke sekolah pergi mengaji serta masyarakat lainnya yang beraktivitas sehari-hari. Oleh karena itu diharapkan pemerintah segera memprioritaskan rehabilitasi jembatan tersebut. Sementara itu Kepala Pelaksana BPBDP di Apriyadi mengaku pihaknya segera merehab jembatan menuju Alulandong Mane dengan mengganti lantai kayu dengan plat. Saat ini plat tersebut dipasang pada jembatan tersebut sedang dipesan. Besar biaya diperkirakan Rp70 juta. Ini untuk penanganan sementara sedangkan permanen nanti disusul kembali melalui dinas terkait. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudah proses belajar mengajar para siswa SMP Negeri 3 Olimpi di Jaya terpaksa menumpang pada gedung pendidikan anak usia dini atau PAUD. Lembaga pendidikan formal yang mangkal di Gampung Blang kini baru ada murid kelas 1 sebanyak 8 orang. Dijadwalkan mulai Januari 2017 mendatang mereka akan dipindahkan ke gedung baru. SMP Negeri Tiga Ulim yang kini menjelang rampung di atas perbukitan Gampung Belang berjarak 10 km dari Jalan Nasional. Pembangunan SMP Negeri Tiga bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2016 senilai Rp2 miliar rupiah dan ditangani suak kelola. Fasilitas yang dibangun antara lain, 3 ruang kelas belajar, 1 perpustakaan, 1 bangunan untuk ruang UKS, OSIS dan Pramuka, serta 1 bangunan untuk kantor kepala sekolah dan dewan guru, dan satu buah musalah serta satu unit toilet. Kadis Dik Pidijaya Saiful MPD berharap akhir Desember 2016 ini bangunan SMP tersebut rampung dikerjakan karena kehadiran SMP ini adalah atas usulan masyarakat setempat beberapa tahun lalu. Sebab untuk menjangkau ke SMP Negeri 1 atau SMP Negeri 2 Ulim bahkan SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Bandar 2 letaknya berjauhan. Sederlun nasib para guru honor jenjang SMA di Biren belum jelas apakah mereka menjadi tanggung jawab tingkat provinsi atau tingkat kabupaten setelah peralihan dan pengelolaan SMA ditarik ke provinsi Aceh beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Kabiren Dr. Andes Nasrul Yulian Shah mengatakan di Biren terdapat 1.000 orang lebih guru honor yang mengajar di 28 SMA. Guru PNS sudah ditarik ke provinsi sedangkan guru honor hingga kini belum jelas bagaimana pengelolaannya. Diharapkan ada kejelasan nasib mereka yang selama ini mengabdi di seluruh SMA di Biren. Ketua DPRK Biren Ridwan Muhammad meminta dinas dan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan Biren untuk mencari solusi yang tepat dan tidak merugikan para guru honor yang selama ini bertugas di Biren. Seharusnya guru honor juga menjadi tanggung jawab tingkat provinsi. Kepala BKPP Biren Dr. Andes M. Isa mengatakan permasalahan honor tersebut sudah dibahas beberapa waktu lalu di Banda Aceh. Namun belum ada kejelasan menyangkut keputusan tingkat provinsi, apakah honor menjadi tanggung jawab provinsi atau masih menjadi tanggung jawab daerah. Sedarlun puluhan anggota TNI dari Koramil 05 Indrajaya PD bersama anggota Polsek dan masyarakat setempat membantu membangun jalan usaha tani di Gampung Dayah Keraku sepanjang 300 meter. Jalan usaha tani ini sering dilintasi ratusan petani dari dalam dan luar gampung setempat. Dan Ramil 05 Indrajaya Kapten Nurdin mengatakan guna menuntaskan pembangunan jalan usaha tani di Gampung Krako itu, pihaknya mengerahkan puluhan personil anggota TNI untuk bergabung bersama aparat polisi dan masyarakat. Dana pembangunan jalan akses utama ini bersumber dari swadaya masyarakat Gampung. Akses utama jalan usaha tani sepanjang 300 meter lebih dimanfaatkan oleh ratusan petani dari dalam dan luar Kampung setempat. Dengan terwujudnya, ruas jalan akses, dengan terwujudnya ruas jalan, akses ini diharapkan mempermudah jarak tempuh masyarakat petani dalam beraktivitas pada areal persawahan. Program pembangunan ruas jalan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan serta pengabdian TNI terhadap rakyat.